Halo teman-teman, tonton terus video dari kami Jangan lupa like and subscribe ya guys Oke, okay? saya Alvin Datarigan Saya Alvin Datarigan, yang mudah tetap berbaik okay.